Kita dengarkan apa kata Ustad. Kita dengarkan apa kata Ustad. Apa kata Ustad. Rita dengan ketentuan Allah bukan berarti wah di situ ada sumur saya nyeblung aja. Saya masuk ke situ kalau waktunya mati ya udah mati. Bukan begitu? Wah di situ ada binatang buas tak deketi kalau udah waktunya mati ya udah dimakan. Bukan begitu? Ridha dengan ketentuan Allah Tidak ada menentang takdir Allah Tapi tetap menghindar daripada segala sesuatu yang memang harus dihindari Oh itu panas, dia menghindar Oh itu membakar, dia menghindar Oh itu berbahaya, dia menghindar Harus dihindari Bukan berarti kalau menghindar itu menentang ketentuan Allah Tidak kalau dia membenci, saya membenci karena saya ini kena penyakit. Saya membenci karena saya ini kena patok ular. Kalau udah terjadi ya udah, itu tidak boleh ada penentangan. Tetapi tetap kita harus mencari yang harus kita cari dan menghindar daripada perkara yang harus kita hindari. Begitu maksudnya. Sekarang kita enggak ngerti apa-apa jadi orang bodoh misalnya. Wah saya sudah rida sudah ditakdir oleh Allah jadi orang bodoh Tidak usah belajar dah ada apa Berarti saya rida dengan takdirnya Allah Kita mbak bodoh nantinya Bukan begitu maksudnya Kamu memang tidak boleh menentang Karena Allah menjadikan aku orang tidak mengerti Tapi kamu harus mencari ilmu Begitu. Wah saya apa katanya takdir dah masuk surga atau masuk neraka kalau saya berusaha masuk surga dengan banyak ibadah berarti menentang takdir, bukan begitu. Kalau saya menghindari maksiat berarti menentang takdir, aku sudah ditakdir untuk masuk neraka, bukan begitu. Kamu tidak boleh menentang. Semua sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu tetap harus berusaha yang diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan ibadah, diperintahkan orang jadi sehat, diperintahkan kamu makan halal, cari itu semuanya. Dan kamu harus menghindari segala yang dilarang oleh Allah. Dilarang kamu minum racun, dilarang kamu bermaksiat, dilarang kamu menyakiti diri kamu sendiri. Walatulku bidku melihatlah luka itu semuanya juga harus kamu hindari. Begitu maksudnya, paham ya? Iya kan? Tuh apa kata Ustaz? Iya kan? Tuh apa kata Ustaz?